ا ل س ل ا م ع ل ي ك ب ر الله اكبر الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر أشف الله و اشهد إ أ ن محمد لا اله أشد أن محمد الا الله I a l l a son. I am a l o n I am a son. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أ ن ف س ن ا ومن سيئات أ ع م ا ل ن ا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له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 やまじゅまらしんきもあら。 Melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya, sebagai Tuhannya. Dan Allah menyesatkan orang itu di atas dasar ilmu yang dia ketahui. Dan Allah menutup pendengarannya dan hatinya. Dan Allah menjadikan penghalang di pandangannya. Maka siapa yang bisa memberikan petunjuk kepada dia setelah Allah. Apakah kalian tidak mengambil p e l a j a r a n Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala Menjelaskan, memperingatkan daripada Menjadikan hawa nafsu sebagai ilaf Sudah kita pahami diantara ma'ana Sandingan adalah m a j a z a b a k a amil islam Sesuatu yang memalingkan kamu dari islam Ialah kufri kepada kekafiran Baik itu harta Atau apa saja termasuk hawa nafsu ketika hal tersebut m e n j e r u m u s k a n seseorang ke dalam k e k a f i r a n Berarti hawa nafsu tersebut telah menjadi ilah yang diibadati oleh orang tersebut. Pada zaman sekarang ini banyak sekali orang-orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai ilah. Dan tidak sedikit dari mereka, mereka menjadikan hawa nafsu sebagai ilahnya. Di atas dasar ilmu yang dia ketahui. Dia mengetahui kebenaran. Akan tetapi karena dia mengikuti hawa nafsunya. Dia meninggalkan kebenaran yang dia ketahui. Dan dia meninggalkan kebenaran tersebut. Sehingga dengan hal tersebut dia menjadi orang kafir. Sedangkan dia mengetahui bahwa yang dia, dia lakukan tersebut adalah hal yang menyilang. Allah mengatakan. アパロアイザマニスタハザイラハウハワウアドラハウラハアイライルフ i ーナカカ k リハトアランヤ a ン a ェ hal yang menyimpang. よみがえりのやんばいやん。と言えば、あなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたたたた 私はそれを言うと、yes、e、ah、n それを言うと、私はそれを言うと、私はそ a を i うと、私はそれを言うと、私はそれを言 a と、a はそれ a 言うと、私はそれを a うと、私はそれを言うと、それを言う b それを a うと、a れを言う r それを言うと、それを言うと、それを言う a それ a h うと、それを言うと、i れを言うと、a れを言うと、それを言うと、それを言うと、それを言うと、それを言うと、それ i 言うと、それを言 a と、それを言う o r a n g うと、それを言 a と、それを a n と、それを言うと、それを言うと、それを言うと、それを言うと、それを言う a そ datang kepada b u l a と、 どうもありがとうございました。 アメリカのメディアのメディアのメディアのメディアのメディアのメディアのメディアのメデアのメディアのメディアのメディアのメディアのメディアのメディアのメディアのメデアのメディアのメィアのメディアのメディアのメディアのメディアのメディアのメディアのメディアのメディアのメディアのメディアのメディアのメディアのメディアのメディアのメディアディアのメデアメディディアのメディアのメディアのアのメディア Tidak sedikit orang-orang yang berilmu Orang-orang yang menjadi p a n u t a n Mereka ikut larut di dalam hal ini Padahal mereka mengetahui bahwa hukum Membantu orang kafir Di dalam memerangi kaum muslimin adalah kekafiran Dan mereka juga mengetahui bahwa khawarij itu adalah bukan orang kafir a k a n tetapi dengan tindakan-tindakan mereka Di saat daulah islamiyah Diperangi oleh orang-orang Salibit, oleh Yahudi, oleh para penguasa murtad, oleh siang-siang r o f p i u b o f juga n u s c e r i a n juga sahwat, mereka ikut berperang di dalam melemahkan daulah Islam tersebut. Itu bentuk apa? Bentuk mengikuti, bentuk apa? Bentuk m u d l a h a r a h bentuk tawali kepada orang kafir. Baik mereka berniat untuk tawali atau tidak, motifnya apapun, kalau ikut serta di dalam melemahkan. daulah islamiyah yang sedang diserang oleh orang-orang kafir disaat sedang diserang oleh orang-orang kafir, maka orang yang ikut membantu atau memerangi daulah islamiyah, baik dengan bisannya, maupun dengan fisiknya, maka dia sudah jatuh dalam awali kepada orang-orang kafir jadi hal tersebut, dikarenakan apa? intinya adalah melemahkan kekuatan islam dan mengutokan kekuatan orang kafir. Apapun tujuannya, apapun motifnya, ketika hal itu dilakukan adalah melemahkan kekuatan kaum muslimin dan menambah kekuatan bagi orang-orang kafir. Adapun alasan mereka di belakang itu tidak dilihat. Tapi yang dilihat adalah tindakan membantu orang kafir dalam memerangi kaum muslimin. Kaum muslimin, daulah Islamnya, baik dengan lisan maupun dengan senjata mereka. Jadi itu bentuk itibak ul hawa. Dan tidak sedikit mereka melakukan hal tersebut bukan karena tidak tahu kebenaran, tapi karena kedengkian, h a s u l yang diikuti sehingga menjadikan hal tersebut sebagai Tuhan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan i a k u m u l h a s a d a f a i n a l h a s a d a i a k u l h a s a n a kama t a f u l u n n a r u l h a f a d i n dari resipat Dengki, hasud, iri, karena hasud tersebut memakan kebaikan, sebagaimana api m e l a h a k kayu bakar. Karena kedengkian yang menyebabkan iblis menjadi kafir, yang menyebabkan iblis yang asalnya abid, solih, alim, dia berada di surga bersama para malaikat ibadah mengabdi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia juga alim yang menyebabkan dia menjadi kafir, bukan karena ketidaktahuan, tapi karena kedentian hasut kepada Adam alit. Pasal Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat dan yang bersamanya untuk sujud kepada Adam, tapi karena iri kedentian, takabur, maka apa menyebabkan iblis menjadi golongan yang kafir? トバイガン、トバイガン、アマリバダイアンディアラフウカンスラマイン、エルモ a アンディアミリケスラマイン、リクサハプスミンテナスバス、セドンディアン、ディカナ a ン、ディナンテンケー a ス、バスアンハプス、ウォッ、ディアミンデリカンハワナス、k スバゲイ、トウハンデリカンハワナス、ミスバゲイ、 h i l a n n y a pada dia mengetahui bahwa yang dia lakukan itu bentuk muda harapul musyrikin ala muslimin itu muncul dari apa? sebab banyak karena apa? tadi diantaranya karena hasad dan banyak para t o k o h p a d a zaman sekarang ini karena kedengkian kepada seseorang kedengkian kepada manhaj daulah islamiyah akhirnya mereka apa? membantu orang-orang k a f i r membantu para taugut baik dengan nisan maupun dengan fisik mereka Untuk menemahkan daulah islamnya Di saat daulah islamnya Sedang diserang oleh orang-orang i t -orang. u bentuk apa? Mengikuti hawa nafsu Dan menjadikan hawa nafsu Sebagai Tuhannya Dikarenakan adanya kedengkian Di dalam hati orang tersebut Bisa jadi Mengikuti hawa nafsu tersebut Bukan karena kedengkian Tapi karena menginginkan dunia Seperti yang dilakukan oleh Al-Fatihah esque Forgive パピ n、ah、g <音声><音声> kepada では、私、um、たちのお話を聞いて、私たちのお話を聞いて、私たちのお話を聞いて、私たちのお話を聞いて、私たちのお話を聞いて、私たちのお話を聞いて、私たちのお話を聞いて、私たちのおがを聞いて、私たちのお話を聞いて、私たちのお話を聞いて、私たちのお話を聞いて、私たちのお話を聞 Yang demikian itu dikarenakan mereka lebih mencintai kehidupan dunia atas akhirat. Dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang kafir. Jadi orang yang jatuh ke dalam kekafiran. p a d a dia mengetahui itu adalah kekafiran. Bisa jadi karena sebab k e c i n t a a n dunia. Seperti orang-orang yang Mas Junin ingin cepat pulang. Dia karena lebih istifat al-hayah, al d u n i a a r r o h a Sehingga dia、apa? menyetujui syarat-syarat. kekafiran, itu adalah motif kekafiran karena i s t i g h b a n al-shayyad dunia di atas dasar pengetahuan bahwa itu adalah kekafiran ada pun alasan-alasan yang lain yang dia、e, lontarkan, itu hanyalah dibuat-buat untuk m e r e g a l i t a s apa yang dia lakukan itu kalau tujuannya adalah motif istighbar al-shayyad dunia ada pun motif yang lain tadi karena kejengkian Sebagaimana yang d i l a k u k a n oleh iblis. Karena gengki, hasad. Kepada Adam. Kenapa lebih diumurkan dari dirinya. Akhirnya menyebabkan dia meninggalkan al-haq. Dan jatuh dalam kekafiran. Tidak mau tunduk kepada perintah Allah SWT. Dan juga banyak para t o k o h zaman sekarang. Atau jamaah-jamaah zaman sekarang. Yang ikut serta dalam memerangi daulah i s l a m i a h 私たちは、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、i の時点で、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、この時 a で、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、この時 a で、この時点で、この時点で、この時 a で、この時点で、この時点で、この時点で、こ n 時点で、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、 orang-orang, suhawat yang mereka mengenut paham irja, kedengkian karena sudah menjadi ketentuan bahwa orang ketika mengenut paham b e d a maka dikobarkanlah kedengkian di dalam hatinya terhadap ahlul hak karena kedengkian terhadap ahlul hak karena m a n h a j yang berbeda itulah yang mendorong dia untuk apa? untuk membantu orang kafir di dalam melemahkan, di dalam membarangi kaum, kaum muslim i n yang ahlus tunah wal jemaah a p a l bisa jadi kedengkian tersebut karena sebab pribadi, urusan pribadi, ranah pribadi dibawa kepada urusan yang besar ini. Itulah hasad. Makanya Rasul mengatakan, ia kumul hasada, ta'inal hasada, ya k u l hasanat, kamat kuluminar Rasul. Jauhilah sikap d e n g k i a n hasad kiri, karena hasad itu melenyapkan segala kebaikan, sebagaimana api m e l e n y a p k a n kayu bakar. マカネシパディニ、ヤングングングルムスカン、ムンジュルムスカン、イブリス、ジャングルムスカン、オランオラン、ヤングジャングルムスカフリアン、ジャンハンマレカン、ムンザウィー、ウェヤングルムスカン、ラハリアン、サラ。ピカナカンセブンキアニニ、ヤングルムスカン、アティ、ムンジュラハワナツウ、セイネジヤムヘフティハワ、ナツウィン、マカネアロスパンアワタムニア、タンパダウダアイスタラ、ワラタツタビイルハワ、パユディールザカン、サビリュラ。 Jangan kamu mengikuti hawa nafsu. Karena bisa menyesatkan kamu dari jalan Allah. Menyesatkan dari jalan Allah setelah apa? Setelah mengetahui. Wa a z a l u l l a h u a ilmin. Dan Allah menyesatkannya di atas dasar ilmu. Di atas dasar baik ilmu ini kembali. Sebagai hal kembali kepada Allah. Allah mengetahui orang tersebut layak untuk m e s a t k a n Ataupun m a n a ilmu di sini kembali kepada orang yang disatkan, bahwa orang tersebut disatkan sedangkan dia tahu bahwa yang dia lakukan itu merupakan kesalahan. a sah, Tapi e t karena rasa dengki, kadang orang mengatakan, lebih baik saya masuk m e l a k a daripada saya tidak bisa melampiaskan kesumat saya. kan Itu berarti apa di atas dasar ilmu? k a n ada orang-orang semacam -orang itu. Jadi dia menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya. Dikarenakan... 私たちはそれを知っていることです。それを知っていることです。それを知っていることです。それを知っていることです。それを知っていることです。それを知っていることです。それを知っていることです。それを知っていることです。それを知っていることです。それを知っていることです。それを知っていることです。それを知っていることです。それを知っているこ Karena apa ya bi Odin a t a bi Aradin minus dunia menjual d i n i y a dengan dunia. Karena apa tidak p a h a m dengan fitnah. Dan yang harus kita pahami bahwa semakin banyak、uh, berbagai, berbagai macam goncangan pada zaman sekarang ini itu sebagai、uh, bentuk atau sebagai isyarat pada dekatnya kejayaan Islam. だからゴンチャンスマキンダッシュ、サインアバス、サインアバス、サインアバス、サインア a ス ma、サイ n アバス、サインアバス、サインアバス、サインアバス、サインアバス、サインアバス、サイ a アバス、サインアバス、サインアバス、サインアバス、サインアバス、サインアバス、サインアバス、サインアバス、サインアバス、サインアバス、サインアバス、サインアバス、サインアバス、サインアバス、サインアバス、サインアバス、サインアバス、サインアバス、サインアバス、サインアバス、 Sekarang orang-orang kafir, salibis, dan koalisinya mereka akan besar-besar a n menggempur Daulah Islam. Sedangkan kekuatan mereka sangat dahsyat, Daulah Islamnya mereka telah mengerahkan segenap apa yang mereka mampu. Maka ketika mereka bersandar t kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pertolongan sebagaimana Rasulullah SAW pada perang Ahilazat. Sudah mengerahkan sebenarnya kemampuannya. Jumlah orang kafir yang menghubung kota Madinah Sama dengan jumlah kaum muslimin berikut anak-anaknya yang ada di kota Madinah. Dan berarti jumlah pasukan kaum muslimin yang pria y a n g d e w a s a sangat-sangat sedikit Dan mereka sudah dikepung sebagaimana pada zaman sekarang Orang-orang kafir menghubung daulah islamnya dari berbagai macam juru penjuru 私はあなたの名前を知っていると言っていると言っていると言っていると言っていると言っていると a っていると言っていると言っていると言っていると言っていると言っていると言っていると言っていると言っていると言っている Bencana itu setelah adanya kesulitan. Dan bersama kesulitan itu ada kemudahan. Itu merupakan sunatullah. Bahwa sesuatu kalau sudah sampai pada kerucut tertinggi kesulitan. Maka disitu datangnya pertolongan Allah SWT. Dan setelah orang mengerahkan segenap kemampuan. Dan menyerahkan itu kepada Allah SWT. Maka Allah SWT tidak akan menyanyikan hambanya yang beriman. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan kepada d a u l a islaminya dan menghancurkan orang-orang yang berkualiti untuk m e n g h a n c u r k a n n a Baratullah wa'alaikum. Alhamdulillahirrabbilalamin wa salatu wa salamu ala asyafil a m i y a w a l a n g s a l i m 私たちは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あ e た a あなたは、あな h は、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あななたは、あなたは、あなたは、あななたは、あなあなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、なたは、 banyak menjurumuskan orang ke dalam ke dalam k e s a k i t a n atau ke dalam kebinasan a oleh sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala selalu mengingatkan、e, ketika menyebutkan kisah-kisah tentang iblis Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pelajaran kepada kita bahwa al-kibruh keangkuhan juga al-hasad itu merupakan penyakit yang menjurumuskan manusia ke dalam kebinasan iblis サラピンアンサーン、サイカナハスディジュカナカナ、アラキブルニス、サモンアンカフルフレス、マラカブンカナ、サモンアインナラサリフアリハビナリシャイリマジン、インナイナアル Wa gom zinnah. Kesombongan itu adalah b a k u l haqi m e n o l a k kebenaran Wa gom zinnah dan meremehkan Orang lain. Juga khasad yang menyebabkan Salah satu dari putra Adam Binasa Dan yang satunya lagi Dibunuh karena sikap khasad. Ketika salah satunya diterima Ibadahnya, t h a k r a b i oleh Allah Dan yang lain tidak Karena p e r s e s u a n diantara mereka a h ini terjadi pembunuhan. Itu karena sebab hasad. Jadi al-kibru dan al-hasad itu merupakan dua penyakit yang membinasakan yang banyak membinasakan umat manusia. Oleh sebab itu kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala daripada al-kibru dan juga dari s i f a t al-hasad dan ee, yang diperintahkan oleh yang dianjurkan adalah al-gibtoh. Al al-gibtoh itu adalah E, melihat orang lain berilmu, melihat orang lain banyak amalnya, menginginkan seperti dia tanpa ada keinginan untuk melenyapkan nikmat tersebut pada orang lain tersebut tidak ada sikap a s u d yang boleh k e c i pada dua harta orang yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan harta terus dia a a p halurkan di jalan yang sesuai dengan jalan Allah, kemudian pejuru atau ulama orang yang diberikan ilmu oleh Allah, lalu dia mengamalkan ilmu tersebut. Orang boleh apa punya rasa g i b t o ingin seperti orang tersebut ingin punya banyak harta supaya bisa diintakan h di jalan Allah swt. Wa taala, tanpa ada keinginan untuk m e m e n y i n g k a n harta yang dimiliki oleh orang tersebut, atau orang melihat seorang memiliki ilmu. Ingin seperti dia supaya bisa mengamalkan ilmu, dan mengajarkan, dan memberikan manfaat kepada orang lain. Itu adalah dua hal yang d i b o l e h k a n Karena beda antara ribta dengan al-hasad. Kalau hasad adalah、uh, orang dengki iri terhadap ni'mat k yang dimiliki seseorang, dan menginginkan agar ni'mat k tersebut lenyap dari orang tersebut. Baik, ni'mat k tersebut pindah kepada dirinya, Ataupun tidak pindah kepada dirinya. Yang, yang penting, ni'ma k tersebut t lenyap dari orang tersebut. Itu namanya h e s a r yang dihatikan h i oleh Allah S.W.T. u a a Inna Allahumma naikata al-masudluna ala nabi ya layualladina ala masallu alaihi wa sallim wa taslimat Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama s o l a i t a ala ibrahim wa ala ali ibrahim wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad كما ب ا ر ك على إ ب ر ا ه ي م في العالمين إ ن ك ح م ا ل مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ا ل أ ح ي ا ء منهم و ا ل أ م و ا ت إ ن ك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم اعز ا ل إ س ل ا م والمسلمين اللهم اعز ا ل إ س ل ا م والمسلمين اللهم اهلك الكفره والمرتدين やあんたはあなたのお尻を読んでいる。あなたはあなたのお尻を読んでいる。あなたはあなたのお尻を読んでいる。 「あらわんあらわん」 اللهم اصلح بذل والانصار و ا ل ج ز ي ر ة ل ل م غ ح د ي ن اللهم اصلح بذل والانصار و ا ل ج ز ي ر ة ل ل م غ ح د ي ن اللهم اهدك ا ل ك ف ر ة والمرتدين ودمر اعداء الدين يا رب العالمين ربنا آ ت ن ا في الدنيا ح س ن ا وفي ا ل آ خ ر ة خ س ن ا وقنا عذاب ن ا ر و ص ل الله على نبينا محمد وعلى آ ل ه وصحبه وسلم ا واقم الصلاه